Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يتئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah Para akhwad Saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada Kesempatan pagi hari ini Kita InsyaAllah ta'ala pada Suatu majlis yang merupakan Majlis yang sangat berharga dan lebih berharga daripada dunia dan harta yang kita kumpulkan karena di majelis ini kita akan bersama-sama membahas masalah agama kita satu permasalahan yang harus mendapatkan perhatian jauh lebih banyak dibandingkan perhatian kita kepada masalah-masalah yang kaitannya dengan fisik dan dunia kita kau muslimah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema Sebuah materi yang kaitannya saya pandang sangat erat dengan kehidupan kita Terutama kaitannya erat juga dengan ibu-ibu Walaupun ini bukan materi khusus ibu-ibu Kenapa seperti itu? Yang pertama karena Rasulullah SAW bersabda Kullu bani adama khatta Semua anak Adam terjerumus ke dalam kesalahan Semua anak Adam pasti akan terjerumus ke dalam kesalahan Wa khairul khatta'in at-tawabun akan tetapi sebaik-baik orang yang apabila dia terjerumus ke dalam kesalahan adalah orang yang bertaubat. Ya, sebaik-baik orang yang apabila terjerumus ke dalam kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap kita ibu-ibu Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Setiap kita Ada kemungkinan Besar sekali untuk Melakukan kesalahan ya, Dan kesalahan itu Bisa dengan Cara meninggalkan kewajiban Ataupun Melakukan satu perbuatan yang haram Ada dua cara dalam Atau bentuk Kesalahan seseorang Yang pertama adalah apa ibu? Meninggalkan kewajiban Contoh seseorang yang meninggalkan sholat Atau seseorang yang tidak Atau seseorang yang meninggalkan puasa Tanpa udhur Jadi kesalahan itu ada dua bentuk Yang pertama apa ibu-ibu? Yang pertama adalah meninggalkan kewajiban Seorang meninggalkan sholat Atau seorang meninggalkan birrul walidain atau seorang wanita yang sudah bersuami Meninggalkan taat atau zauji Taat kepada suaminya ya Pagi hari Sudah masem aja wajahnya ya, Padahal dia berniat untuk melakukan kebaikan Kenapa saya pagi hari ini ada jadwal ngaji Pokoknya gak bisa diganggu sehingga ketika abah diperintahkan masak oleh suaminya minta masakan sesuatu tidak ah, bisa pokoknya dia ingin ketaatan tapi dia mel maaflah melakukan kerakiaatan tujuannya ngaji itu untuk bertakwa eh malah dia melanggar ketakwaan ya ini terkadang seperti itu atau seorang anak kepada bapaknya atau kepada ibunya yang belum menikah misalnya Mau ngaji, mau ngaji akan tetapi apa? Diperintah oleh ibunya, diperintah untuk bapaknya Enggak, bih pak, enggak. Saya mau ngaji, enggak bisa diganggu gugat. Ini, ini juga berbahaya. Ini namanya meninggalkan sesuatu yang lebih wajib, yaitu taat kepada orang tua demi untuk mendapatkan sesuatu nggak, suatu ilmu yang mungkin hukumnya sunnah. Karena tidak semua ilmu, hukumnya apa? Wajib Jadi begitu Setiap anak Adam itu terancam untuk melakukan kesalahan Ini yang pertama Kenapa kita penting dalam hal ini mengaji Bab ini tadi Kemudian yang kedua, kenapa ibu-ibu lebih khusus? Karena suatu saat Rasulullah SAW ditampakkan kepadanya Al-Jannatu wa-Nar Surga dan tak apa. Okey selakan. Oh ya. Semoga sentiasa dalam khairan. masya Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fara'aitu aktsara ahliha an Ternyata aku dapatkan kebanyakan penduduknya adalah kita. Berarti penting enggak kita? Nah, penting. Supaya kita terhindar dari perkara-perkara dosa. Ustaz. Ustaz mengajar seperti itu sendiri sudah terlepas dari dosa atau bukan? Manusia enggak ada yang maksum, Bu. Manusia itu bukan nabi, bukan malaikat, sehingga terkadang manusia termasuk ustaz juga melakukan kesalahan Cuma terkadang ustaz di depan para hadirin Tidak melakukan kesalahan Ini yang jadi masalah terkadang apa? Pulang ngaji, Pak, Bi Mbak Abi kayak ustaz itu loh katanya ya, Ada apa dengan ustaz itu? Oh ustaz itu baik sekali Kalau isi pengajian Masya Allah Padahal di rumah terkadang sama Betul ini ini yang namanya pandangan pertama Yang terkadang hanya penampilan sesaat Bisa Ustadz dengan ibu-ibu bisa senyum Dengan bapak-bapak bisa senyum Dengan matunya kalau ditanya Oh ya Masya Allah sabar dengarkan Begitu yang tanya istrinya Begitu yang tanya Cari sendiri sana itu bukunya di sana Buku tak taruh dah Tuh, lihat. Sampai berdebu Majalah yang terbaru Tidak dibuka-buka tak lihat yang dibuka malah resep. Gimana sih kamu hidup istri ustaz tu? Oh. Ya. Kenapa seorang itu bisa bertahan dengan sesaat atau penampilan sesaat? Karena memang cuma sesaat. Coba kalau lama. Makanya betul, sungguh betul. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang terbaik adalah orang yang paling baik atau diantara tanda-tanda orang yang paling baik adalah orang yang terbaik dengan keluarganya. Ya? <tuh> khairukum khairukum lina lina saikum wahana khairukum lina saim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya dan saya adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Kenapa? Kalau seorang dengan istrinya, dengan keluarganya bisa baik, itu menandakan istiqomah di dalam hatinya, betul itu Dia bergaul lama itu, bergaul lama terus Tapi ternyata yang tampak ketika di depan istrinya baik terus, itu hebat ya. Ada pun dengan teman-temannya, seorang bisa saja mengatakan si Fulan baik, si Fulan baik, oh Masya Allah, Ustadz Fulan baik, Ustadz Fulan baik Kenapa? Karena ketemunya cuma sebentar Maka kita kembali dalam pertanyaan Ustadz Ustad ngajar kayak gitu Itu sudah gak berdosa atau gimana Maka kita katakan Selama Ustadz itu adalah Anak Adam Selama Ustadz itu adalah apa? Anak Adam Anak keturunannya Nabi Adam Maka dia terancam Untuk melakukan Dosa Jadi kalau ada Ustadz Atau ada seorang ngaji Kemudian melihat ada satu kesalahan pada Ustad, kok nggak mau ngaji lagi? Dia mau pindah ke Ustad lain, cari Ustad yang nggak salah sama sekali. Maka kita akan kita katakan carilah sampai penghujung dunia ini, sampai di rumah-rumah yang terpencil. Tidak akan Anda dapatkan seorang ustadz yang tidak pernah bersalah Tidak akan Anda dapatkan seorang teman yang tidak ada salahnya Ini kok jadi pengajian begini sih Ya ini masing-masing kita ini salah Makanya harus banyak belajar Tolong, Kita kembali Kalau begitu pengajiannya ini apa ustadz? Saling menasehati dan saling mengingatkan sama-sama orang yang terancam kesalahan Nah, Kalau begitu kita masuk dalam pembahasan Kata Makalah di depan saya ini Dan makalah ini banyak menukil dari buku-bukunya Ribnul Qayyim Lilma'asi asbabuha wa muqaddimatuha Allati tajurru ilayha. Maksiat itu Memiliki sebab dan pintu. Wamada kiluhan lati tuli juviah. Jadi kemaksiatan itu, ibu-ibu, ya, memiliki sebab dan juga memiliki pintu. Sebab itu yang akan menyeret kita dan pintu itu adalah yang kita masuki setelah diseret tadi. Jadi kemaksiatan memiliki apa? Sebab dan pintu. Kata beliau Sebab-sebab kemaksiatan itu banyak Tapi yang paling besar Nah ini perlu dicatat ibu-ibu Sebab-sebab kemaksiatan itu banyak Tapi yang paling besar apa? Apa tadi saya sebutkan? Belum Belum saya sebutkan Ya tapi yang paling besar adalah Istighalul insan Bima la yaknihi wa la yahumuhu Ayo, siapa yang bisa menerjemahkan Sebab yang paling besar adalah Sibuknya seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia dan tidak ada kepentingannya. Bisa ditangkap ibu-ibu? Kurang, kurang pelan, ya, kurang kecepat, kecepatan, kurang keras. Sebab yang terbesar dari maksiat adalah. Sibuknya seseorang Melakukan sesuatu yang tidak ada Manfaatnya dan faedahnya Bisa ditangkap sekarang Ibu? Contoh Manusia itu hanya ada dua pilihan Taat Maksiat di tengah-tengahnya ada yang Mubah Seorang itu Sudah datang waktu sholat Tapi di depannya ada acara tele InsyaAllah Lagi sinetron Sinetron yang paling terkenal saat ini Apa ya kira-kira Tahu saja ibu-ibu balik papan ini Dipanceng gak ada yang jawab Alhamdulillah Alhamdulillah Memang gak ada yang tahu Ustaz Saya sebut saja misal Ramayana dan Maha Orang Jawa senang sekali Itu Itu kalau ibu-ibu Kalau bapak-bapak Sepak Setuju bu? Sering menyaksikan bapak-bapak main lihat bola. Gimana akhirnya hasilnya kalau sholat subuh? Hmm, susah dibangunin. Nomor dua, kesiangan. Terus apa lagi? Bicaranya masalah bola. Apalagi bu? Sempat baca Quran nggak jadinya? Tidak sempat baca Quran, apalagi bu. Lo, masya Allah. Itu eh. lo bu, kalau suaminya sibuk lihat bola. Jam malam tiang, kiam. bukan tiang mulai. Tiang lihat bola. Karena dia sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat inilah dia akhirnya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ustaz apa contohnya bangun siang kadang sholat subuh jadi terlambat belum dibangunkan nanti marah-marah sama istrinya ngantuk sekali rewel sekali istrinya dimarah-marahi gara-gara kelolotan bola tahu ibu ya, kelolotan lo tahu ya orang jawa man. kelolotan itu tersedang bola ya jadi begitu, ibu-ibu juga begitu, masya Allah. Karena sibuk dengan sesuatu. Sekarang ini kan zamannya bu? HP, FB, SMS, WA, uh, lain-lain. Apa lain? Lain, ya? Sampai. Japri, Jabber jawaban pribadi dan jawaban bersama. Belum ada istilah jabr. Itu dari saya. Ya. Karena sibuk dengan itu sampai di majlis kajian pun terkadang padahal cuma sebelahnya. Jabri jabrian terus. Eh, kamu kok enggak nyatet? Enggak lah, lagi malas. Eh. Iya, saya juga. Eh, kenapa terus begitu? Padahal di tengah kajian Enggak ustaz, saya enggak di tengah, saya di pinggir Sama saja Maksudnya Di waktu kajian Akhirnya Mbak terjuru mesti ya Dia tidak menghargai lagi majelis ta'lim misalnya Padahal majelis ta'lim itu adalah Majlisul nazala fihi mala'ikah Majlis tempat turunnya malaikat, tempat turunnya sakinah, tempat turunnya rahmah Disebut-sebut di sisi Allah SWT Eh jangan-jangan dia ngira bahwasanya Allah tidak tahu kalau dia jabri-jabrian di tengah ngajian Itu banyak bu, di daerah saya bu Di daerah saya ini Kan istri saya biasanya ikut juga pengajian Itu istri pernah, mas tolong disinggung kalau di pengajian ada apa deh ada begitu datang mulai kajian sampai akhir ngobrol terus isinya. Ngobrol terus. maka terkadang saya singgung, Ibu-ibu, tolong waktunya yang serius, Bapak-bapak yang serius. Kita temp di sini paling cuma 1 jam 2 jam. Tolong jangan bicara sendiri. Karena kalau bicara sendiri tempatnya bukan di sini. Di mana tempatnya? Di rumah sakit jiwa. Gimana maksudnya? Kok ngomong sendiri? Ini ya, lagi ngaji, kok ngomong Dewi? Ya, maka itu adalah tempatnya bukan di tempat ngaji. Nah, kita masuk. Ini sebab terbesar tadi apa? Tersibuknya manusia kesibukan manusia untuk mengurusi perkara yang tidak ada manfaatnya maksudnya manfaat, manfaat apa? ya manfaat dunia, ya manfaat akhirat tidak mendatangkan manfaat bagi dia di dunia dan tidak mendatangkan manfaat bagi dia di akhirat dan urusan agama dia mohon maaf kalau nonton sinetron bukan ibu-ibu insyaallah enggak ya apa manfaatnya coba Manfaatnya itu ada ustaz Gimana Belajar cara marah Yang efektif pada suami kan? Oh ternyata Kalau marah gini Berhasil Film itu Belajar akhlak yang tidak baik Apa bahayanya Apa kerugiannya Kalau dia nangis yang nonton ikut nangis. Dia ketawa, ini ikut ketawa. Dia marah-marah di -marah, bimbang filmnya, kita juga ikut marah-marah. Bedanya, dia nangis dibayar. Kita nangis bayar. Dia ketawa dan marah dibayar, kita ketawa dan marah bayar. Bayar apa? Bayar listrik. Sayang uangnya itu untuk melihat orang yang nangis dan ketawa ya, Hanya sekedar untuk cari perhatian manusia Terkadang dia juga mengucapkan suatu perkataan-perkataan yang dusta Untuk menarik ketawanya orang lain Dan ini terlaknat Masa kita nonton orang terlaknat? Terkadang seperti itu Kita terkadang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya di dunia agama nonton-nonton seperti itu kalau bapak-bapak nonton bola memang imannya akan bertambah iman hmm. bertambah itu bukan dengan banyaknya bola yang masuk ke gawang lawan dari klub kesayangan kita bukan bahkan terkadang itu mengurangi keimanan kita karena akhirnya bicaranya yang lain waktu banyak terbuang nanti insya Allah akan kita bahas ya. kata Rasulullah saw min husni islamil mar'i terkubu malayani salah satu tanda kebaikan seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya itu tanda kebaikan seorang Muslim dan muslimah Apa tadi? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya Tidak ada manfaat di dunia Dan tidak ada manfaat di akhirat Nah Ini sebab terbesar dari kemaksiatan Maka barang siapa yang menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat Maka kemungkinan untuk terjerumus ke dalam maksiat Lebih besar dibandingkan orang yang menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat ya? Orang yang sibuk dengan yang tidak bermanfaat itu kemungkinan untuk terjerumus dalam dosa jauh lebih besar dibandingkan apa orang yang sibuk dengan satu yang bermanfaat. Ini sebab sebab dari kemaksiatan yaitu apa sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian pintunya kalau tadi maksiat punya sebab dan punya pintu. Apa saja pintu-pintu kemaksiatan? Sebabnya ada. Tapi ini masuk pintu atau tidak? Kisahnya. Ya. Apa pintu-pintu maksiat? Dikatakan, Bo wa amma abwa bulma asyifa hia jawarihi insan. Jawarihil insan. Insya Allah. Hatemir. Jazakumullah khairan. Insya Allah. Warakatul fiat. Adapun pintu-pintu kemaksiatan Itu adalah anggota tubuh manusia semuanya Dari ujung rambut sampai ujung jempol Dan segala isinya Itu merupakan pintu kemaksiatan wa Wa'a'wa'wa'a dan paling besarnya pintu kemaksiatan empat Paling besarnya pintu kemaksiatan berapa ibu-ibu? Empat Yang pertama Al-Basaru Apa itu Al-Basar? Pandangan Mata Paningalan Yang kedua adalah Al-Lisanu Apa Al-Lisan? Lidah Mulut Lidah Lisan yang ketiga adalah Al-Aqlu Akal Dan yang keempat adalah Al-Jawarih Al-Baqiyah Amgota tubuh yang Yang tersisa lainnya Jadi Empat ini bu Mata Lisan Akal dan anggota tubuh yang lainnya Yang mulai pendengaran, tangan, kaki, kemaluan, sikut telapak tangannya termasuk, semuanya rambut ya. Ini semuanya adalah pintu-pintu kemaksiatan Empat ini, pintu gerbangnya Maka, kala Ibn Qayyim berkata Ibn Qayyim Man hafidha hadihi arba'ah ahraza dinahu Kata Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Barang siapa yang menjaga Empat pintu ini Maka dia berarti telah Menjaga agamanya Yang perlu dijaga apa ibu-ibu tadi? Mata Lisan Akal Dan anggota Anggota tubuh lainnya Kata beliau barang siapa yang bisa menjaga empat hal ini maka dia telah menjaga agamanya fayambaghi ayakun bawaba nafsihi ala hadhihi alabwab alarba'a wa yulazi alribata ala thuburha seorang muslim wajib untuk jadi satpam penjaga bagi Pintu-pintu kemaksiatan ini dan terus waspada. Kenapa harus waspada? Karena pintu-pintu ini akan digunakan oleh syaitan untuk menerobos ketubuhan manusia dan menggoda. Ingat, ibu-ibu, musuh besar kita itu siapa? Syaitan. Inna syaitan alaikum aduun fatahidhu aduh. Sesungguhnya setan itu adalah musuh besar kalian. Jadikan dia musuh. Jangan dijadikan teman. Oi, ustaz. Saya itu paling benci sama yang namanya setan, Bang. Masa? Iya. Iya, Bu. Kalau setannya datangnya dengan dua tanduk. Mulutnya menyeringai. Matanya Melotot Tangannya penuh cakar. Kemudian tiba-tiba ketok-ketok di depan pintu ibu. Iya kan? Kemudian ibu bukakan, greng begitu. Apa yang Ibu? Langsung kepikir, teman atau musuh? Musuh. Tutup lagi langsung lapor. Ada setan di depan rumah saya, gitu kan? Itu karena kita tahu itu setan. Masalahnya terkadang setan itu muncul Dalam wujud laki-laki parlente Dengan jas yang rapi rambut bersisir kelimis Dengan penampilan yang sangat menarik dan romantis Ketut ibu Kucakkan salam lagi Assalamualaikum ibu Oh, Waalaikumsalam. Bisa saya masuk rumah Bu? Ada keperluan apa? Iya, saya setan, Bu. Oh, Dia enggak bilang setan. Akhirnya masuk, kita bukakan. Perlu ketahui, Bu. Kita ini tahu bahwa setan itu musuh besar kita. Cuma kita terkadang tidak tahu dalam bentuk apa setan masuk ke dalam diri kita. Itu yang jadi masalah terkadang setan masuk ya dalam bentuk pujian dan semangat. Ayolah, setelah kita selesai puasa masuk ayolah. Kamu kan puasa Senin-Kemis, kamu lebih mampu dari itu. Teman-teman kamu nggak ada yang puasa. Ayo puasa Dawud, puasa Dawud. Setelah akhirnya dia puasa Dawud tuh kan, kamu mampu, kamu itu memang hebat. Terus, puji-puji terus. Ayolah, yang lain nggak ada yang bisa kayak kamu. Orang yang punya kekuatan kayak kamu itu mampu kuasa lebih jauh lagi. Ayo, ayo. Akhirnya dia tiap hari kuasa. Ini syaitan ini, tapi tidak terasa Sudah selesai baca mushaf. Pelajaran ya, ibu-ibu kumpul sekarang, ibu-ibu kegiatan pribadi ya gapri kegiatan pribadi. Apa oh, kepri? Kegiatan pribadi dulu masing-masing bawa mushaf baca, akhirnya baca. Selesai setengah juz Masya Allah Dia lihat temannya Cuma satu muka hmm. Bacaan aku lebih baik dari dia Aku lebih pinter dari dia Tak dengar tadi suaranya juga Kalau baca grodal gratul Nunjuknya ya. itu nanak luhut Tidak tahu bacanya ah, Lama ngaji gak bisa baca Quran Aku setengah juz Ya wujud dia ya, Syaitan masuk lewat pintu apa wujud kita enggak tahu nah maka seorang manusia harus betul-betul menjadi satpam bagi empat pintu ini tadi karena terkadang apa setan itu masuk sesuai dengan keinginan kita yang malas dijadikan semakin malas yang semangat terus disemangati sampai apa melampaui Baik, kita akan bahas pintu yang pertama Apa? Al-Basar Mata Ibu-ibu sekalian, muslimah sekalian Pertanyaan, kita ini butuh mata atau tidak? Untuk apa? Melihat. Seorang manusia itu tidak akan mungkin bisa Walaupun Alhamdulillah bisa Melaksanakan kewajiban-kewajiban dia Memenuhi hajat dia Kecuali kalau ada mata Dengan mata dia bisa melihat jalannya Mau ke mana Ke mahat Ke pondok mana Ke mahat mana Ke tempat mana Itu tahu jalannya Itu fungsinya mata Akan tetapi kalau kita cermati yang namanya mata ini, sering kita gunakan untuk melakukan perkara-perkara yang melampaui dari hajat kita. Ya atau tidak? Iya. Coba kalau masuk, contoh gampang saja lah. Ibu masuk supermarket, nih kan, cari sabun cara sabunnya sabun yang murah. Enggak tahu mereknya apa. Nanti promosi lagi. Ya, kan? Pokoknya sabun. Tapi sepanjang menuju menuju rak sabun apa yang dilihat? Berhenti dulu ya. Ih, ada Rinso eh Rinso, ada sabun cuci baru, kemudian sikat gigi bagus, terus sampai di tempat sabun. Lupa sudah dia beli apa ya tadi? Itu dalam perkara yang sederhana. Dalam perkara yang lain juga demikian. Kita memang ingin menuju satu tempat untuk taklim. Tapi sepanjang taklim apa yang kita lihat? Sepanjang menuju tempat taklim itu. Di Bangjo, oh Bangjo. Lampu merah berhenti, tengok-tengok. Ada orang buka aurat, ada orang pacaran, ada orang ini, ada orang itu. Ada tempat ini, ada tempat itu. ya? Itu kita lihat sepanjang. Subhanallah, saya punya ustaz Kalau jalan Itu gak pernah tengok-tengok Bener Panjangannya ke depan Ya Nengok itu untuk hajat Jadi kalau kita gak nyapa Dia gak akan nyapa kita Karena gak tahu kalau kita lewat Jadi nunggu dulu Terus Masya Allah Ya itu seperti itu. Nah, saya juga punya teman begitu kerjanya di pasar, dia jualan makanan. Tapi kalau saya perhatikan dia naik like sepeda yang dilihat itu antara ban sepeda dan jalan saja. Saya perhatikan begitu. Ini orang, masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada kita semuanya. Allahumma, amin. Nah, syaitan ini atau mata ini Terkadang tersibukkan untuk melihat perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya Padahal yang namanya hidup di dunia ini hanya ada dua kemungkinan Maju atau mundur Maksudnya bagaimana Ustaz? Maju itu dengan melakukan amal saleh, Mundur dengan melakukan kemaksiatan Bagaimana maksudnya? Kita diberi mata itu adalah untuk maju amal saleh amal saleh amal saleh tapi betapa banyak mata ini kita gunakan untuk mundur untuk melihat perkara-perkara yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. maka di antara bentuk-bentuk melihat sesuatu yang tidak kita, kita kita tadi sudah pelajari ya sebab dari dosa adalah apa tersibukkannya seseorang dari perkara yang sia-sia. Nah, ketika seseorang punya mata pandangan, dia akan bisa terjerumus kedalam maksiat dengan matanya apabila menggunakan mata itu dalam perkara-perkara yang sia-sia. Contoh, ya. ini contoh dan sering banyak. Sia-sia itu artinya enggak ada manfaatnya Ya ini contoh saja nah, Sering terjadi ya Bu ya Lagi duduk Nunggu orang Ada majalah Majalah selebritis Penasaran atau enggak? Penasaran atau enggak Bu? Penasaran Akhirnya dibuka Ya tak jahat. Matanya digunakan untuk apa? Melihat tentang berita selebritis. Sekarang saya tanya, berita selebritis itu meningkatkan iman atau tidak? Ya. Hakalannya jadi tambah atau tidak? Ya. Mah, coba kalau kita gunakan ketika nunggu dan duduk kita buka jus sama. Cuma bukan jus jamu. <laughs> Cuma melihat saja itu Ayat-ayat yang sering kita hafalkan Dilihat saja, itu mendatangkan manfaat Tidak? Semakin mendatangkan Manfaat, itu Kita akan semakin tahu, oh ternyata Surat ini letaknya di mana? Di pojok sebelah atas kanan Yang surat ini, pojok sebelah kiri Kemudian dibalik atasnya ayat ini Semakin begitu Itu melihat Ustadz, Ustadz, sudah kayak gitu Atau belum, kalau duduk Kemudian baca Qur'an Enggak buka-buka majalah Seperti saya katakan tadi Kita kan saling menasehati ya? Tidak ada yang namanya manusia yang maksum Tapi kita belum berusaha Ini contohnya Atau Kalau Bapak-bapak dan anak-anak kita ya, Paling seneng itu Ngelihat komik Ya, komik detektif lagi. mohon maaf yang terkenal kalau anak-anak detektif apa ya namanya konan atau kanol konan betul detektif konan itu kita bacanya nggak ada manfaatnya anak-anak malah diajari ngelihat sesuatu yang nggak beres. Dimana wanitanya mungkin membuka aurot Pakaiannya Sehingga terbiasa Oh, pakaian seperti itu terbiasa Hati-hati ya. Demikian juga misalnya Kalau tontonan televisi yang terkenal itu Anak-anak apa? Nonton apa? Film kartun yang judulnya apa? Sek Pong Atau apa? Ubi-ubik Upin-ipin Terutama sepombok Sepombok itu Anak kecil tertarik Tapi cermati Di dalamnya itu Ada ajaran kesirikan Ini bukan saja tidak bermanfaat Akan tetapi malah apa Bahaya ya, Ini mata Maka Tidaklah yang seperti ini Kita hindarkan Kemudian itu dalam perkara yang tidak bermanfaat Lebih-lebih lagi kalau mata ini kita gunakan untuk melihat sesuatu yang haram Itu lebih parah lagi Ya Maka kalau seseorang itu Sampai sebagian ulama mengatakan Kalau seseorang itu tidak bisa menghindarkan yang haram Kecuali dengan memperbanyak yang tidak ada manfaatnya Perkara-perkara yang mubah Maka tidak mengapa dia menghindarkan yang haram Dengan cara melihat sesuatu yang apa mubah ya? Tapi jangan dijadikan alasan Sebetulnya seorang itu bisa untuk meninggalkan larangan Makanya dalam hadis dikatakan ya Fattakullaha Mas'ak tuma amar tubihi fakuminhu mas'atok tum. Apa yang aku perintahkan maka kerjakan sekuat kemampuan kalian. Karena melakukan ketaatan itu berat. Beda dengan meninggalkan kemaksiatan itu lebih ringan sebetulnya. Masak si ustaz, kok rasanya berat? Itu karena sudah masuk tahapan kebiasaan yang menjadikan berat Logikanya begini Seorang yang diperintah Itu lebih berat dibandingkan orang yang dilarang Jadi meninggalkan pandangan haram Itu sebetulnya lebih ringan Karena hanya meninggalkan Dibandingkan orang misalnya diperintahkan untuk sholat Misal Atau diperintah untuk baca Quran Kenapa? Contohnya begini ada batu besar Batu, kudut Kemudian ibu-ibu Diperintahkan Angkat batu itu Semua orang bisa? Belum tentu bisa Yang bisa siapa? Yang punya Kemampuan dan tenaga Kuat Tapi kalau ibu-ibu semuanya Batu ini Jangan diangkat, bisa gak semuanya? Bisa bisa atau ada yang penasaran mau ngangkat batu itu nah yang penasaran itulah orang yang terjerumus ke dalam keharaman itu gambarannya begitu ini barang haram nih jangan dilihat sebetulnya semua orang bisa bisa ringan sebetulnya cuma karena ada hawa nafsu kemudian bisikan-bisikan syaitan Akhirnya orang itu juga mengamalkan Melakukan perbuatan yang haram Padahal meninggalkannya itu gampang Meninggalkannya gampang Ini logikanya Ya sebagaimana disampaikan oleh Para ulama Dalam membandingkan Antara melakukan perintah Dan meninggalkan apa? Berat yang mana? Yang melakukan perintah Maka kalau mata ini Sesungguhnya kita Tinggalkan yang haram, itu ringan. Ini ada yang haram, aurat, pejam mata sudah. ya kan? Tidak melihat itu sebetulnya gampang. Cuma yang namanya hawa nafsu. Baik. Ini yang pertama. Kalau saya katakan tadi, seorang boleh menggunakan sesuatu yang mubah untuk menghindarkan dari pandangan-pandangan haram, itu jangan dijadikan kebiasaan, ibu-ibu. Tetap harus bertahap dikurangi itu pandangan-pandangan yang tidak bermanfaat Yang mudah menuju pandangan-pandangan keta, ketaatan Sehingga dia bisa menghindarkan yang haram dengan cara melakukan ketaatan Jangan dijadikan hujah perkataan saya bahwasanya Oh, Ustaz membolehkan untuk melihat sesuatu yang gak ada manfaatnya Daripada melihat yang haram Oh tidak ya. Tapi itu sebagian ulama mengatakan adalah tahapan Kalau memang tidak mungkin Kecuali dia harus melakukan salah satu dari itu Yang haram atau yang mubah Maka dia boleh mengerjakan yang mudah Untuk menghindari dari sesuatu yang haram Tapi, ada tapinya Dia harus kemudian berlatih untuk melakukan pandangan-pandangan ketaatan Yang kedua pintu lisan Perlu diketahui ibu-ibu Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husni Islamil Mar'i tarkubu malayakni. Salah satu bukti kebaikan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kebanyakan ulama Menafsirkan hadis ini adalah masalah lisan Lisan itu bu Barangnya kecil tapi manfaatnya dan bahayanya besar sekali Satu negara itu bisa hancur karena lisan Apalagi kalau cuma rumah Tangga ya. Satu negara hancur karena lisan Lisan yang tidak terjaga kalau orang Jawa bilang Ajinin diri sokoing melati Harga diri seseorang adalah Karena Listennya Orang Indonesia bilang Mulutmu <tuk> Kalau di Kalimantan bilang Mulutmu buayamu <tuk> ya. Jadi bahaya ini mulut ini Kalau gak bisa terjaga Nah, ulama mengatakan, kebanyakan ulama, bahawa yang dimaksud dengan hadis itu adalah masalah lisan. Sehingga seorang ulama atau seorang sahabat mengatakan, Min fiqhi rajul qillatul kalam fima layakni. Salah satu tanda besar kefahaman dia dalam agama, adalah ketika dia bisa meninggalkan dan mengurangi berkata-kata dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Ini dibuktikan bahwasanya bahwasanya lisan itu banyak sekali menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan, dalam kehancuran Contoh misalnya dalam hadis yang disebutkan oleh Al Imam Al Tirmidzi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang-orang itu nanti akan disungkurkan di atas wajah-wajah mereka. Ya, beliau mengatakan, wa hal yukabunna sufinnari ala wujuhihim, au ala mana khirihim illa hasaidu al sinatihim. Tidaklah orang-orang itu disungkurkan di atas wajah-wajah mereka ketika masuk ke dalam neraka Kecuali karena hasil perbuatan lisan mereka Jadi lisan ini efeknya sangat besar sekali, bahaya ya, Sebenarnya kalau pembahasan masalah lisan sendiri ada Tapi sangat panjang yang sangat sangat panjang. Baik, ini sekedar mengetahui. Dan perlu diketahui ada perkataan Ibnu Qayyim yang sangat bermanfaat bagi kita. Dikatakan oleh beliau, "Wa idza aradta an tastadila ala ma fil qalbi." Apabila engkau ingin untuk mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Ya? Pastadil alaihi biharokatil lisan, maka coba lihat gerakan lisan dia. Maksudnya bagaimana, bu? Jadi kalau anda ingin mengetahui isi hati seseorang, lihatlah gerakan lisan dia. Maksudnya ke kanan ke kirinya, ke atas ke bawahnya atau bagaimana? Kalau ke kanan begini, oh itu prama. Maksudnya apa? Apa kata-kata yang dia ucapkan? Apa kata-kata yang dia ucapkan? Karena lisan itu adalah gayungnya hati. Dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hati. Fa innahu yatyattali'u ala ma fil qalbi sya'a sahibuh am abah. Karena lisan itu akan menampakkan apa yang ada di dalam hati yang punya. Entah dia sengaja atau tidak sengaja. Mau atau tidak mau diketahui dari lisannya. Jadi hati-hati. Kalau lihat seorang bicara kata orang Arab pepatah Arab mengatakan kullu ina'in bima fihi yandahu setiap bejana itu akan mengalirkan apa yang ada di dalamnya apa kata ulama qayyim tadi hendaklah atau apabila kalian ingin mengetahui kondisi hati seseorang coba lihat gerakan lisan dia apa yang dia bicarakan ketemu trick ibu-ibu ketemu ya kan Ih, tasnya bagus loh Ketemu sudah bicara tas Oh berarti hatinya isinya apa? Tas Ketemu lagi set Ih, eh, mobilnya baru Ketemu berarti isinya apa itu? Pimpin Set, ketemu Masa apa? Berarti isinya apa? Masakan Bapak-bapak ketemu mudrah Tadi malam siapa yang menang? Isinya apa? Bola Kelihatan itu bu, Dan ini bahaya sekali ibu-ibu Kalau terbiasa Hati itu terbiasa dengan suatu yang berbau maksiat Nanti akan muncul di lisan Saya punya cerita Cerita ini juga dari seorang syekh Saya dengarkan sebuah ngahatorah dia Dia cerita Ada seorang dokter muslim kerja di negara barat negara kafir di rumah sakit biasa namanya dokter kerjanya biasanya apa kalau di rumah sakit kontrol kontrol pasien fisik visit nah dia lihat daftar visitnya ternyata di antara nama-nama pasien yang mungkin namanya adalah George Margaret apa, -apa apa begitu ya ada satu nama namanya Muhammad di negara kafir ada yang namanya apa Muhammad apa kesimpulan dokter ini muslim maka dia utamakan pasien yang namanya Muhammad dia datangi bangsalnya kamarnya ternyata didapatkan ada seorang pemuda yang kondisinya sudah kritis Dilihat dari tanda tandanya, dokter menyimpulkan ini pemuda sedang sakarol tul. Oh. Maka dia telpon ibunya. Dia telpon. Halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Betul ini ibunya Muhammad. Tentunya dengan bahasa Inggris ibunya. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Bosjojo <tuh> bisa. Kata dokternya, Bu. Ini anak ibu dalam kondisi yang sangat kritis Saya harap ibu segera datang ke rumah sakit Apa kata ibunya? Oh saya sibuk Sibuk Ini tapi anak ibu dalam kondisi sebenarnya Saya masih kerja Akhirnya apa? Dokternya mengatakan sudah terserah ibu Saya Ibu mau datang, ibu mau tidak Yang jelas saya tidak akan Jangan menuntut macam-macam Kalau terjadi apa-apa pada anak ibu Akhirnya datang juga ibu. alah Setelah ibunya datang Kembali diajak ke ruangan si anak Si Muhammad langsung ditalkin Muhammad eh, katanya La ilaha illallah Karena kondisinya sudah kritis Jadi kalau mentalkin orang Itu jangan Diawali dengan kata-kata yang lain Misalnya, ayo nyebut Nyebut Jadi orang sudah laki apa Kritis itu gak usah dipegang-pegang sini Ayo nyebut, nyebut, nyebut nanti soalnya dia akan bunyinya nyebut saya pernah nolong kecelakaan itu sama orang jadi begitu di depan saya persis tuh, masya Allah sampai badannya ketekuk-tekuk kepala dan kakinya pisah Ya kalau enggak pisah gimana ya. tapi kondisinya betul-betul parah dan tidak sadar Ya sampai ke teguk tangannya dan sudah keluar apa namanya darah dari hidung dan telinga. Terus saya bilang, saya bilang, la ilaha illallah sudah narik-narik sulit, ah, sudah la ilaha illallah. Saya bilang begitu. Eh, ini samping saya orang desa saya itu nyebut mas nyebut. Jangan ya. kalau dia bilang nyebut terus mati gimana? Makanya kalau natalkin caranya adalah apa? Langsung. La ilaha illallah. Dengarkan terus. Sampai dia mengucapkan, kalau sudah mengucapkan bagaimana? Berhenti, stop. Kalau dia bicara lagi, tolong itu gelang saya yang itu, ah, la ilaha illallah terus talkin lagi. Sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Tolong tas itu saya. Ah, kalau, kalau dia bicara tas, ya, talkin lagi. Ya, sampai kalimat terakhir yang dia ucapkan apa? La ilaha illallah. Nah, ini pemuda talkin Tergi, okay. akhirnya mulutnya ternyata gerak-gerak itu. AsyAllah, dokternya senang mendekatkan telinganya. Apa yang terdengar? My girlfriend. Dia bilang, my girlfriend, my girlfriend. Terus mati. Apa itu my girlfriend? Pacar perempuanku. Cewekku, cewekku, cewekku mati, main kunci, pan, bahasa Inggrisnya salah ya, ya? bingung. Nah, ilahilahillah. Ternyata setelah dicek, ini pemuda kehidupannya pacaran dan pacaran sampai melampaui batas sehingga dihukum oleh Allah ditimpa penyakit AIDS ya. matinya my girlfriend itu lisan bu lisan itu menggambarkan apa yang ada di dalam hati kalau hatinya pikirannya pacar aku mau makan ingat kamu Aku mau tidur ingat pacar. Maka ini hati sudah. Ya. Contoh yang kedua. Seorang yang mengalami kecelakaan juga, Bu. Dan ini hati bahaya sekali. Jadi hati itu terkadang enggak mikir tapi karena apa? Cuma kebiasaan pekerjaan saja. Pekerjaan yang terus-menerus dia kerjakan sehingga apa? Pekerjaan itu tertanam dalam hati Sehingga yang akan keluar Dalam nisannya adalah apa yang Dia biasakan dari anggota tubuhnya Suatu saat terjadi kecelakaan Cepret Sepeda motor Tabrakan dengan apa? Kendaraan besar Dua orang boncengan, Yang satu terkapar Yang satunya Masih bisa mendekati temannya Dalam kondisi terluka-luka dia mendekati temannya yang terkapar Kemudian temannya itu diletakkan di apa? Pangkuannya Dia katakan Ditalkan ini masih yang luka-luka Mau nalkan temannya Ini kisahnya tahu Dikatakan La ilaha illallah Kamu pasti mampu Aku gak bisa Aku gak bisa La ilaha illallah La ilaha illallah Akhirnya apa? Akhir perkataan yang dia ucapkan Win Win Win Nanti Apa itu Win? Bukan Win Dirty Bukan Bukan nama cewek Win itu adalah Kalau anak-anak ibu Main game Kemudian menang Maka Dia akan menuju level berikutnya yang keluar adalah tulisan win menang Anda menang win menang menang. Gitu. Ternyata orang ini adalah pecandu game. Anak-anak ibu bagaimana? Ibu-ibu bagaimana? Punya apa itu namanya? Tablet apa kapsul? punya tablet masing-masing ibu punya piaraan di dalam tabletnya tameng a.s. kucing dia beri di tengok itu kucingnya Hanya sampai orang yang sudah ngaji nengu kucing di dalam tabletnya nengu itu apa iya kalau terdengar rindian kecing langsung dibuka hati-hati itu itu kalau sudah terbiasa ibu itu akan masuk ke dalam hati tapi kalau orang itu terbiasa dengan membaca Al-Quran membaca ini dan yang lainnya maka yang keluar dari lisannya adalah kebaikan ibu baca buku Persaksian atau kesaksian seorang dokter di sana ada orang-orang yang Sakaratul maut Mau mati saja Baca Quran terus Masya Allah Ada yang keadaannya koma Dia sadar hanya untuk mengucapkan apa La ilaha illallah Kemudian mati Itu seperti itu Nah lisan ini cara melatih lisan itu Bagaimana hatinya diperbaiki dulu Sehingga yang keluar dari lisan itu adalah sesuatu yang yang baik-baik saja. Demikian Allah taala. Dan satu keanehan dikatakan di sini, huwa min al-ajab. Annal insana yahulu alaiy at tahfidh wal tahawwud wal ihtiraz min aqli haram. Yang lebih aneh, kadang seseorang itu Bisa mencegah dirinya, menghalangi dirinya untuk tidak berbuat yang haram, mencuri tidak, berzina tidak, mukul juga tidak. Akan tetapi, ya, akan tetapi dia bisa juga menghindari pandangan haram. Akan tetapi. Dia sulit sekali yasubu alehi teha fudumin haragati lisanik. Tapi dia sulit sekali mengatur gerakan lisan dia. Tak mandang yang haram, tak berzina, tak mencuri, tak mendolimi orang, tidak yang, yang lain-lain tidak. Tapi lisannya itu sulit dijaga. Hatta tarajul yusur ilahi bid din wal ibadah wal zuhud, hawa bil kalimah min sukatillah. Sampai-sampai ada orang yang terkenal ibadahnya bagus, agamanya bagus, ustadz kiai, mubaligh, LCMA, doktor, profesor, al ustadz al qadir. Tapi ternyata Mulutnya sering mengucapkan perkataan-perkataan yang dimulikai oleh Allah Minal ghibah diwan namimah Ya ghibah namimah Ya ghibah itu apa ghibah? Menceritakan keburukan orang lain Masya Allah, hadir di pengajian catat. Sebagian ustadz mungkin heran ini pengajian kok pegang-pegang HP tapi ternyata bah sedang mencatat di HP. Naga, ya nggak kan? nggak buran ketika hadir itu, masya Allah. Tapi ketika pulang dari pengajian, Eh gimana itu ustadznya tadi? Ya, gimana ya? Hanya jarak 5 meter aja bau mulutnya kedengeran tuh, oh. oh. bau mulutnya kedengeran bau Balung bulunya sampai lima meter itu mungkin pagi-pagi belum suket ah masa sih iya memang kelihatannya ustadnya kebiasaannya begitu oh iya pantesan anak kemarin ikut kajian di sana sama ustad itu saya dibalut hijab coba baunya sampai itu so, ngerasani ustadi menghibai ustad dia masalah kerudungnya sudah rapat sholatnya bagus Baca Qurannya bagus tapi lisan ini tidak terjaga, bahkan mungkin juga Ustadh begitu, ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Tapi kalau sudah urusan riba, ya Allah ya Rabbi. Sekarang riba itu semakin modern. Kalau dulu riba itu hanya orang-orang, orang. sekarang seluruh orang di dunia bisa baca. Itu yang saya katakan sebagian manusia terkadang lisannya atwalu minad dunya wa mafiha. Lisannya lebih panjang daripada dunia seisinya. Sampai ke Amerika. Padahal bicaranya di pondok di mana ini? Bali Papan. Tapi lisannya sampai Amerika. Sampai Saudi Arabia, bahkan sampai kutub utara. Kenapa? Karena semua orang baca ribahnya dia kepada seorang yang dia ribahi. Ya, maka hati-hati ibu-ibu ini, ya, jaga betul-betul lisan. Ya, terkadang kita masya Allah ibadahnya bagus begini bagus, tapi lisan itu sulit sekali untuk dan bentuk-bentuk ribah -bentuk itu macam-macam bu. Nah ini perlu belajar jenis-jenis hibah -jenis sebetulnya Di antaranya bahkan kata-kata Mudah-mudahan Allah menunjukkan dia. Mudah-mudahan Allah memberi berhidayah dia Itu termasuk hibah Maksudnya bagaimana? Ini Ada dua orang ketemu Dua orang ketemu Kemudian cerita-cerita Sampai kemudian ah, Kamu kenal dengan si Fulan enggak? Kamu kenal dengan Bu Fulan atau tidak? Yang ditanya itu cuma bilang mudah-mudahan Allah memberi hidayah pada dia. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah pada dia. Ini hibah bu Kita sih hibah bu. Kenapa? Karena jelas-jelas dia ingin menggambarkan kepada yang bertanya bahwasanya orang yang ditanya itu jelek. Maka kata, ah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah padanya. Aslahullah. Itu bahasa Arabnya. Gitu saja hibah Bagaimana dengan yang lain? Wah saya enggak hibah Kalau beli sayuran gimana Bu? Maksudnya? bro, Beli sayuran Loh jen Kok belinya kangkung lagi? Kangkung lagi Iya ini suami saya Sukanya kangkung Dia kalau enggak masak kangkung itu Nyari-nyari kangkung Wah enak ya jen Punya suami kayak suaminya jenengan Loh memangnya kenapa toh ceng? Suami saya itu tiap hari harus ganti, menunya. Hari ini sapi guling, hey, hari ini kambing guling, besok sapi bantal, besok lah apa Oh, seng-seng ini Ih, masa gitu nyulitkan istri dong namanya, begitulah suami saya Ih, ya, enggak baiklah kalau suami kayak gitu, nah Iya, anak juga sebenarnya sudah sebel sama suami saya, nah Bagulé, ada apa tu ibu-ibu? Ini lo suaminya, ya kayak saya aja bu jualan sayur. Nah, bagulé ikut-ikutan ribah juga. Semuanya jadi ajang jual beli itu jadi apa? Ajang ribah. Hati-hati ni ibu-ibu. Betul, hati-hati ibu. Kalau sampai kita memberi menghibai orang, berarti kita memberatkan diri kita ini gara-gara lisan ini. Syamboh, hati-hati sekali. Tapi ini adalah pintu yang nomor Dua Singkat Pintu yang nomor tiga Adalah akal Ya Akal Akal itu bu Paling baik apabila digunakan Untuk dua hal Satu untuk memikirkan sesuatu yang mendatangkan maslahat Dua Dua untuk memikirkan sesuatu yang bisa untuk menolak motor, motor Mencegah adanya bahaya Dan paling bermanfaatnya akal Apabila digunakan untuk memikirkan lima hal Berapa ibu-ibu? Paling bermanfaatnya akal Apabila digunakan untuk apa? Memikirkan berapa hal? Lima hal Yang pertama adalah untuk memikirkan Ayat-ayat Allah Memikirkan Allah dan hari akhir Mohon maaf Memikirkan Allah Hari akhir Atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Yang kedua Memikirkan ayat-ayat kauniyah Apa itu ayat-ayat kauniyah ibu-ibu? Ini alam ini dia memikirkan untuk mentadabburi, memikirkan kebesaran Allah dengan melihat ayat kauniyah. Dia pandang pohon, ya, dia pikir, ya, kemudian betapa besarnya Allah karena bisa menciptakan pohon yang seperti ini. Dia pandang suaminya, terus dia Ada apa tuh kok ngeliatin terus? Saya sedang mencermati ayat kauniyah di wajah Mas. Coba bayangkan Mas kalau hidung Mas itu kebalik ya. Masya Allah ya Mas. Ibuhan sekali ciptaan Allah. Ya, demikian mencermati ayat-ayat abagau -ayat kauniyah untuk memikirkan kebesaran Allah. Yang ketiga adalah memikirkan nikmat-nikmat Allah. Ibu sampai sekarang Bisa diberi kesempatan ngaji Bisa diberi kesempatan ibadah Itu nikmat dari Allah Mendapatkan keturunan Mendapatkan suami Mendapatkan rezeki Itu nikmat dari Allah Pikirkan untuk bersyukur Kemudian yang keempat adalah Untuk memikirkan aib Aib Aib itu apa bu? Kejelekan. Kejelekannya siapa ibu-ibu? diri sendiri bukan orang lain. Memikirkan kejelekan diri sendiri sehingga nanti berusaha untuk apa? memperbaiki. Yang kelima adalah untuk memikirkan apa kewajiban saya saat ini. Ya. Apa kewajiban saya saat itu adalah pikiran-pikiran yang paling bermanfaat. Adapun yang lainnya itu tidak bermanfaat, walaupun terkadang boleh dan perlu diketahui ibu. Akal ini adalah jalan masuk. Saya katakan tadi kita pelajari ini ada pintu apa? Pintu masuknya setan sehingga terjerumus orang ke dalam dosa. Akal itu adalah pintu masuknya syaitan dan itu bertahap. Syaitan akan memisahkan lintasan-lintasan. Ini tahap yang pertama, yakni bersitan-bersitan pikiran kotoran. Pertama itu cuma terlintas, Bu. ini tahap pertama, selep, gitu ya, terlintas. Tahap kedua. Adalah dipikir Lintasan tadi terus apa Dipikir Tadinya cuma terlintas Kemudian akhirnya dipikir Tahap ketiga Karena dipikir dan sering dipikir Akhirnya diingat-ingat terus Ingat terus Kepada lintasan-lintasan tadi Jadi nomor satu apa? Bersitan Dua apa? Pikiran Yang ketiga diingat-ingat terus. Kalau sudah diingat-ingat terus, akhirnya ingin nomor empat. Dan kepingin ingin. terlintas, mikir, ingat terus, pingin. Ya, yang nomor lima akhirnya dilaksanakan dengan anggota tubuh. Nomor berapa itu? Lima. Yang nomor enam, makin kuat amalan dan pekerjaan anggota tubuh tersebut sehingga berubah menjadi kebiasaan. Ini yang tadi saya katakan, Ibu. Kenapa orang itu terkadang sangat sulit menjauhi kemaksiatan? Kenapa? Bukan karena kemaksiatan itu berat untuk ditinggalkan, tapi karena ter... Maka kata para ulama umum mengobati penyakit akal sejak dari awalnya jauh lebih mudah dibandingkan mengobati kalau sudah jadi kebiaan. Ya, maka mengobati lintasan lintasan bersitan bersitan nomor satu itu lebih mudah dibandingkan apabila sudah jadi apa pikiran. Dan mengobati satu maksiat apabila menjadi pikiran itu lebih mudah dibandingkan apabila sudah selalu ingat. Dan mengobati sesuatu yang diingat-ingat lebih mudah daripada mengobati keinginan. Dan mengobati keinginan lebih mudah dan lebih ringan apabila sudah terjerumus meskipun satu kali dalam perbuatan dosa dan mengobati sesuatu yang terjerumus lebih mudah lebih ringan dibandingkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Maka cara mengobati obati dari awal. Begitu terlintas langsung astagfirullahalazim. Lari. Lari kepada Allah Subhanahu wa Bu. Ibu mungkin yang sudah tua-tua ya, Bu ini. Sudah sepuh-sepuh. Ingatnya cuma mati Kalau yang masih muda loh. Terlintas pikiran itu Terlintas pikiran ini Terlintas itu yang berat loh. Makanya subhanallah Ketika seorang pemuda atau pemudi Dia bisa menahan diri dari kemaksiatan Allah subhanahu wa ta'ala Akan menaungi dia Pada hari tidak ada naungan Kecuali naungan dari Allah Karena dorongan untuk melakukan kemaksiatan itu besar pada pemuda. Ustaz, saya sudah tua, saya ingin dinaungi lah, saya gak bisa muda lagi. Gimana Ustaz? Kalau ibu dulu termasuk orang muda yang terjaga dari kemaksiatan, bersyukurlah. Kalau ibu sekarang adalah orang yang bisa hidup dalam keibadah, bersyukurlah. Termasuk InsyaAllah. Kalau ibu adalah termasuk orang yang menangis apabila sendirian mengingat Allah, Anda termasuk orang yang dinaungi Allah. Kalau ibu adalah orang termasuk yang, termasuk orang yang bersedekah, secara sembunyi-sembunyi tidak -sembunyi, ada orang yang tahu, maka ibu termasuk dalam golongan yang dinaungi oleh Allah. Sekali-kali ibu sedekah itu tidak ada yang tahu. Mampir ke rumah tetangga jam 3 malam. bu. Hmm. kira maling, maling. sekali-kali ini gambaran ekstrim ibu ya masukkan uang di dalam amplop seratus ribu seratus ribu 50 atau lima puluh ribu sisipkan di bawah pintu tetangga ya seperti itu atau naik kalau sekarang mungkin orang ya lihat ibu laki lewat ibu-ibu tua ya. manggul ranging taruh, ringjing tahu ibu-ibu? hakul, ibu? ibu. lemparkan amplop di atas, jangan diambil amplopnya, di atas. <gir> nyopet begitu ya, taruh. nanti begitu di rumah, uh, kok ada amplop begini, masalah dia nggak tahu. ibu sudah ikhlas, insya Allah hmm. mengharapkan pahala. terus ibu nggak usah bilang sama temennya, enak ya, sedekah nggak ketahuan, kok bisa? <gir> iya, tadi malam saya nyoba bener kata Ustad itu lah ini enggak enggak jadilah kalau seperti ini, cuba lah bu, ibu itu sabar untuk menyimpan amalan-amalan baik ibu, ya, nah jadi begitu, jangan sudah berhasil kemudian dibongkar lagi, nah dan ingat ibu, masalah akal, terkadang akal dan hati dan jiwa. Kebutuhan kita untuk memelihara akal, hati, dan jiwa itu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita untuk sekedar merawat badan. Cuma terkadang coba kita dari pagi hari apa yang kita pikir sudah mandi atau belum. Nanti saya ngaji pakai baju apa. Nanti saya ngaji pakai tas yang mana. Nanti saya ngaji pakai sepeda motor yang mana. Nanti saya ngaji pakai bedak yang mana. Nanti saya ngaji pakai... Yang dipikir itu masalah fisik semua Ya Walaupun ada orang yang ekstrim Ketika ditanya kok gak pakai cinta Kenapa Jawabnya Yang penting kan hati saya Iya bu ya Maka jawabnya gimana Satu Bu kalau memang hatinya bagus pasti pakai jempol. Yang kedua, kalau benar kata-kata anda yang penting hatinya dan nggak usah menampilkan penampilan fisik. Kalau masuk kamar mandi nggak usah bersuci. Faham? Begitu masuk WC, PAB, PAK keluar nggak usah bersih bersih. Pokoknya setiap masuk keluar gak usah lu yang kotor lu katanya yang penting hatinya gak usah. <San> <San> Kalau yang penting hatinya ya gitu itu ya. Ternyata orang yang bilang yang penting hatinya itu adalah orang pertama yang paling memperhatikan penampilan badannya. Ustadz waktunya habis. Oh ya, ya, oh ini udah, Insya Allah udah hampir selesai satu lagi, yaitu tentang harokat gerakan dengan badan, ya kita ketahui bahwa misalnya eh, gerakan-gerakan anggota tubuh itu juga salah satu pintu dari kemasihatan. Sebagian orang mengatakan bahwasanya saya tidak bisa mengerjakan ini dan mengerjakan itu. Saya bisanya ya. Dia, ya, dia katakan saya tidak bisa mengerjakan ini dan itu karena waktu saya habis, sempit. Diajak nasi, dia bilang saya nggak mampu. Kakinya nggak bisa melangkah, sananya nggak mampu. Kenapa nggak ada waktu? Diajak baca Quran, udah oh nggak bisa. Waktunya mepet-mepet terus. Diajak sholat berjamaah, nggak oh bisa. Maaf, sibuk sekali. Karena ini kalau dicek ini orang-orangnya gini, ibu-ibu ya. Itu ternyata sumbernya satu, yaitu sebab nomor satu tadi apa? menggunakan anggota tubuh untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu betul itu. Diajak ngaji, kenapa? Sudah capek Kenapa? Capek dengan perbuatan Yang tidak ada manfaatnya Diajak sholat ke masjid Tidak ada waktu lagi nanya. Kenapa? Dia sibuk pergi ke tempat yang lain Diminta untuk menghafal Quran dengan matanya, tidak sempat katanya. Padahal duduknya Kalau dihitung, duduknya Ngobrolnya, jalannya Itu bisa digunakan Duduk sambil nunggu di halte bis duduk sambil nunggu lampu merah duduk sambil nunggu demikian itu bisa digunakan alasan saja ya maka kita ini harus menggunakan anggota tubuh ini untuk sesuatu yang bermanfaat kita langkahkan kaki ini untuk sesuatu yang bermanfaat dan terkadang kaki ini banyak kita gunakan untuk berkumpul dengan teman-teman. Nah, mau ke mana ke rumah bulan mau ke mana ke rumah bulan mau ke mana ke acara ini mau ke mana ke acara itu ulama mengumpulkan mengumpulkan bahwasanya acara acara yang dilakukan manusia itu ada dua Ada berapa ibu-ibu? Satu adalah perkumpulan ala muanase tab wa shughlul waqt Perkumpulan yang hanya menghabiskan waktu, nggak ada manfaatnya. Ini motorotnya jelas lebih banyak dan banyak membuat hati kita jadi sakit. Adapun perkumpulan yang kedua adalah perkumpulan untuk tolong menolong bagaimana mencari keselamatan akhirat, ya. maka kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu Wa Taala kita gunakan tubuh kita ini adalah untuk yang nomor satu atau nomor dua, nomor dua, ya nomor dua. Nah perkumpulan itu tergantung apa yang dibicarakan di situ. Terkadang kalau yang dibicarakan bau bagus, maka akan muncul hasil yang bagus Kalau yang dibicarakan buruk, ya akhirnya buruk ya. Inti dari al anggota tubuh itu terpusat pada kaki Kaki ini melangkah kemana? Ya, makanya kita bicarakan perkumpulan tadi ya, Kaki ini melangkah kemana? Kalau melangkahnya pada perkumpulan per yang bermanfaat, ya akan bermanfaat kalau melangkahnya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat Dia akan mencerahkan hal yang tidak bermanfaat Berbahaya-berbahaya bagi dirinya Bagi agamanya Dan bagi dunianya Dan ini adalah Min Abu Wabi Al-Ma'asi Di antara pintu itu Kemaksiatan Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala macam kemaksiatan Dan memasukkan kita dalam ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma, amin eh, Kemudian selanjutnya ini apa ini? Pertanyaan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak bagaimana menghindari terjerumus ribah Sementara yang berghibah tidak sadar dengan mengibah orang atau sedang mengibah orang. Kita tidak menanggapi, tapi kan ikut mendengarkan karena terpaksa ada di tempat tersebut. Cara menghindar menghindari adalah disadarkan orang katakan di sini orang itu nggak sadar kalau ghiba, ya disadarkan, disadarkan bahwasannya itu adalah apa, ghiba. nanti dibenci, ya resiko. tinggal bagaimana nanti kita cara menyadarkannya. kita potong pembicaraannya, pelan-pelan maaf. ini ya, ada pembicaraan yang lain mungkin yang harus segera kita bicarakan. Terkadang kalau kita rapat, pengajian, itu kadang muncul panitia pengajian. Muncul kata-kata yang terkadang jadi berubah. Anu, bagian anu, nanti transportasi si fulan, ya enggak ah. Fulan itu begini, begini, begini, begini. Nah, kita sadarkan, kita enggak bicara masalah itu, ini cuma ini bicara masalah panitia, begini. Jadi kita sadarkan ibu-ibu dengan cara yang yang baik. Kalau suami kita sedang gibah ya, Juga kita sadarkan dengan cara yang baik Istri kita sedang gibah Demikian juga Kita sadarkan dengan cara yang, yang baik Ustadz setelah saya mengaji mengenal sunnah Mulai saat itu pelan-pelan saya takut untuk melihat TV Kalau melihat TV tidak apa-apa Tapi kalau melihat acara televisi itu. Kenapa? Ya, melihat, oh melihat acara televisi maksudnya Melihat gitu begitu dong Karena ternyata hampir-hampir 100% penuh dengan kemaksiatan Kecuali acara dakwah Apa benar ustaz sikap saya dengan tidak ada TV di rumah Walaupun agak ditentang dengan keluarga Kalau ibu bisa meniadakan televisi di rumah Alhamdulillah Oh dulu Rasulullah SAW para sahabat bisa hidup jadi orang besar tanpa TV. Kalau ibu kesulitan, maka ganti televisi itu dengan televisi dakwah. Sekarang Alhamdulillah sudah ada TV kabel di dalamnya apa, Roja? Kita matikan kabel-kabel yang lainnya misalnya, ya khusus untuk apa, Roja? Tapi tetap mengganggu juga, ya, tetap ada gangguan terkadang kalau lagi sendirian, begitu kan? Nah. Apa solusi pengganti TV Ustaz? Solusinya komputer Komputer itu diisi dengan perkara-perkara yang baik Rekaman-rekaman Toh sama-sama nonton ya. Di sana ada Ustaz yang menyampaikan Kajian Ada Ustaz yang bercerita dengan cerita-cerita yang apa? Yang sahihah ya. Itu pengganti Kalau tidak ada cara yang lain. Nah. Jadi sikap ibu benar kalau memang bisa meninggalkan televisi itu adalah satu kebaikan. Nah. Kecuali kalau televisi itu digunakan untuk yang dakwah tadi. Afwan bagaimana bila kita mau menasihati teman yang sering bergibah tentang suaminya karena dia sering curhat. Ya dinasihati ibu. Curhatnya dia itu tidak bermanfaat Katakan saja, Afwan ya Ibu itu kalau curhat kepada saya Saya jadi juga gak bisa memberikan jalan keluar Untuk apa Atau kalau ibu ceritakan Semua apa yang terjadi di keluarga ibu Saya gak boleh menangani Saya gak boleh memberikan solusi Maka untuk apa? Cuma untuk ngerekam Kita ini terkadang Dijadikan alat rekam Kejadian-kejadian keluarga teman kita Ya alasannya curhat, hanya kepadamu aku bercerita tapi itu ketika curhat itu terkadang apa? deliver kemana-mana deliver itu apa? terus ya panjang sampai kemana-mana kecuali kalau ibu disampaikan satu permasalahan dan ibu memang diminta untuk membantu menyelesaikannya maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah insyaallah Bagaimana menjaga hati agar tidak merasa riak dan sombong di dalam hati karena merasa lebih baik Caranya adalah ibu merasa bahwasanya apa yang ibu lakukan bukan karena kekuatan ibu Semua yang ibu lakukan itu adalah karunia dari Allah Terus untuk apa sombong? Kita tidak lebih baik daripada orang lain Cuma kita diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk mengerjakan hal itu Orang lain mungkin diberi kekuatan oleh Allah untuk mengerjakan amalan ibadah yang lain. Jadi kalau seorang ibu, ibu-ibu melihat ibu-ibu mampu puasa, temannya nggak mampu puasa, jangan sombong. Jangan terbersih dalam hati aku lebih baik dari dia karena aku senantiasa puasa, temanku tidak puasa. Ini penyakit, ujuk namanya. Ya. Barangkali temannya sholat malam itu Enggak pernah cerita kadang Atau mungkin dia punya sedekah Atau amalan-amalan lainnya -amalan Dia berbuat baik kepada tetangga Atau dia mungkin punya orang tua Sebagian ibu-ibu mungkin saya ngaji terus berangkat Lebih baik dari temanku yang tidak pernah berangkat ngaji Nanti dulu bu Enggak berangkat ngajinya kenapa? Karena ternyata ngurus orang tua hmm. di rumah ngelus-ngelus kakinya, dipijati ibunya setruk, ya, nggak bisa gerak ke kanan ke kiri kecuali kalau digerakkan. Punggungnya nggak ada yang bisa ngukur menggaruk, kecuali dia. Itupun ibunya nggak pernah mengeluh, tolong garukkan. Padahal ibu rasakan, coba bagaimana rasa tidur seharian telanjang. Yo kater ya ini, ya kan? Tapi karena setruk nggak bisa bicara, tolong garuk kan? Kalau kita nggak tanggap, nggak oh, peduli kita itu. Nah ter ter mungkin ternyata teman kita mengurusi orang tuanya, atau mengurusi suaminya, atau mengurusi anak-anak di rumahnya. Nah jadi jangan merasa lebih lebih baik. Bismillah ustadz, kadang hati kita ada rasa ria wujud atau sesuatu yang maksiat. Tapi kamu selalu ada bila rasa itu cepat-cepat beristighfar dan berdoa kepada Allah agar terhindar. Benarkah sikap kami ini atau salah? Iya benar. Ketika terlintas, lintasan-lintasan kemaksiatan dalam hati, cepat-cepat beristighfar. Dan bergembiralah ibu, kalau masih ada lintasan-lintasan keburukan artinya... Ajakan-ajakan kemaksiatan, ketahuilah bahwasanya itu tanda keimanan. Malah itu tanda keimanan. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan para sahabat atau seorang sahabat. Sahabat itu mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna wajatna fi nafs, inna ahadana yajidu fi nafsii, mala an yahterku hatta yasira. Hama-hama, ahabu ilahimin anjatakallama bihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang dari kami mendapatkan satu perasaan dalam hati, bisikan dalam hati, kalau seandainya dia ucapkan, lebih baik dia hancur badannya, lebih baik dia hancur badannya ketimbang dia mengucapkannya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benar kamu merasa seperti itu? Benar rohi Rasulullah Maka kata Rasulullah Iman mm -hmm. Itulah anda Jelas-jelas ada iman Di dalam hatimu Kenapa? Itu bisikan dari syaitan Dan syaitan itu akan menggoda Orang yang di dalam hatinya Masih ada apa? Keimanan sampai habis Kalau sudah habis Tidak akan digoda lagi oleh syaitan Ibaratnya pencuri ngapain masuk rumah yang sudah kosong Sudah ambruk Yang dimasuki rumah yang masih apa? Indah, masih ada isinya dan yang lain-lain Maka sikap yang seperti ini Cepat-cepat beristighfar Ketika terlintas pikiran-pikiran yang semacam itu benar Insya Allah Dan segera sibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat Assalamualaikum Ustaz, dosa apakah yang bisa mengganggu kekhususan di dalam sholat? Dosa mata Dosa mata dan dosa hati Mata itu kalau sudah melihat sesuatu yang maksiat, ketika sholat akan muncul ya Akan muncul Kebenaran Karena seperti yang kita katakan tadi Pertama mungkin lintasan ya kan? Kemudian menjadi pikiran Kemudian diingat-ingat Tertanam di dalam hati Sehingga ketika sholat terkadang apa? Muncul bayangan Ketika sholat, aku ingat kamu Tapi kamunya bukan Allah ya? Karena sering lihat SMS Kalau sudah SMS itu senyum-senyum Lihat SMS-nya Begitu salat Allahu akbar ingat tadi SMS yang tadi gara-gara mata ini. ya itu termasuk salah satu dosa yang berpengaruh sekali dalam apa salat dan juga dosa-dosa yang lainnya ya dosa-dosa yang lainnya termasuk hubbud dunia cinta dunia yang berlebih kalau yang sekarang terkenal batu akik misalnya Bapak-bapak begitu sholat ya ingatnya akik, ya? buk sekali-kali yang banyak di sini batu bara dibikin cincin kan enak enggak <tuk> usah mikiran <ini> gitu. <tuk> Jadi sesuatu yang berlebih itu akan masuk terkadang dalam sholat kita, dunia, ya, dunia akan masuk ke dalam sholat. Makanya caranya bagaimana tebang itu dunia, ya? Ibaratnya seorang akan tidur di bawah pohon. Kemudian pohon itu apa? Banyak burung lewat, mencolok. Mencolok itu apa bahasa Indonesia-nya? Hinggat di situ berkicau, ya bahkan buang kotoran kadang begitu, sehingga nggak bisa lagi dia tidur. mau tidur dengar suara burung yang banyak sekali. Dia usir, diusir burungnya apa? Lari. nanti udah mau tidur lagi datang lagi burungnya, usir lagi. Shhh terbang lagi mau tidur datang lagi malas abo beresak babon baboni ya, burungnya kopek kopek dia mikir bagaimana ini caranya supaya aku tidak diganggu oleh burung ambil kampak bu. pohonnya tebang kalau sudah pohonnya tebang burungnya main atau enggak enggak sudah selesai masalah Orang yang mau sholat ingat dunia Orang sholat ingat jualannya Ingat barang ini, ingat ini Caranya gimana? Dunianya ditebang Jangan terlalu cinta dengan dunia Ya Dunia itu tidak Pas untuk kita cintai nah, Ustaz sudah seperti itu belum? Ustadz? Nah tanya lagi nah, <tuh> Ustaz bagaimana menyegapi suami yang susah Dibangunin sholat subuh Dan selalu bilangnya nanti dikodok Kalau ketinggalan sholatnya Apa saya sikap Sikap saya untuk mengingatkan itu Termasuk berani pada suami saya Enggak Ibu adalah penyelamat suami dari api neraka Insyaallah Dengan izin Allah Terus saja bu Nasihati Dengan lembut Jangan dengan kasar Toh dengan lembut dan kasar hasilnya sama Gak mau bangun efeknya berbeda kalau kita nasihati dengan lembut dia masih akan sayang pada ibu-ibu tapi kalau kita nasihati dengan mengambil sapu kalau gak mau bangun, tak sapu bangun itu. ada gak istri tipe istri seperti itu? ada bu. di satu majelis saya punya ustad, teman teman saya ini datang selembar kertas, apa katanya? ustad saya sudah nasihati suami saya baik dengan cara lembut sampai saya pukul Ustaz sampai saya pukul tapi cuma misalnya saya juga belum nurut-nurut katanya -nurut. wah ini karatekawati mungkinnya ya nasihatilah dengan lembut karena menasihati dengan lembut kalaulah dipalah dia masih siap untuk dengar nasihat yang lainnya tapi kalau sudah kasar ya maka tidak akan ada enggaknya Muhammad mau dengar nasihat Ah, paling dia mencaci maki, mencaci maki aku lagi. Diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al Zaymin tentang seorang haya petugas amar ma'roof nahi munkar atau seorang pemuda yang rajin ketika itu dia akan berangkat sholat didapatkan seorang sedang apa namanya naik pohon kurma ngurusi kurmanya padahal sudah waktu sholat. Dia saat itu pakai ini, pakai surban di digendengan, ditutupkan wajahnya. Kemudian lewat di situ dia mengatakan, eh cek, enja eh, salri Anda, enjka. Eh, eh, Pak turun kalau waktunya sholat, gimana sih masih tankereng di sana? Ah oh, turun turun turun. Akhirnya yang di atas pohon itu turun tapi bukan untuk sholat. Dia turun sambil bawa penumpungan. Udah lari akhirnya, lari ke masjid. Besok lagi, setelah mungkin dengar nasihat dari syekh atau apa, besok lagi orang ini ketika berangkat sholat lewat pohon yang sama dan orangnya sudah lagi tongkrong di atas, tapi dia sekarang buka penutup wajahnya dan yang di atas nggak kenal sama dia. kemarin kan tutupan. Akhirnya dia katakan apa? Masya Allah, saya jazakallah khair, antakhir, kata wakata wakata wakata wakata. Tapi al-waktu sholat, ya launazata nam si'ilat jamaah. Saya terima kasih, Masya Allah, itu bagus sekali ya. Pertanian antum gini, terima kasih ya. Ngurusi ladang gini, gini, gini. Dengan lembut dan santun. Tapi sekarang kelihatannya sudah waktu sholat bapak. Pak. Ayo kalau kita turun, jalan bareng-bareng ke masjid, gimana? Akhirnya orang itu turun. Dan dia mengatakan, kamu itu bagus, katanya. Gak seperti orang yang kemarin lewat sini Gateng-gateng ya. Caci mati saya Begini-begini Padahal orangnya sama atau tidak Cuma caranya ya Caranya yang berbeda Kalau ada seorang oh, ingin menasehati ibu-ibu Kita tahu hadis yang tadi itu Banyakan ibu-ibu masuk ke dalam apa? Neraka. <tuh> Mudah-mudahan bukan ibu-ibu dan bukan kita Ya Allah <tuh> Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya Allahumma amin. Mereka katakan ibu-ibu, ibu-ibu ini calon penghuni neraka. Ya, dibandingkan dengan ibu-ibu semuanya, siapa yang ingin masuk surga? Oh. Nah, supaya masuk surga kita ngaji ya. Ngaji. Nah setelah itu nah ini sampai ada hadis yang mengatakan begini hati-hati ibu-ibu ya Ya beda dengan orang kalian ini Mohon maaf. Ya. Ya. Sama dengan seorang da'i Da'i kedatangan murid Muridnya itu penampilannya jelek sekali Kamu kalau dandanya kayak gitu gimana mau masuk surga ini Beda dengan orang yang mengatakan Masya Allah Ayo kita ngaji dulu ingin masuk surga, tondak, begitu jadi cara itu pengaruh sekali sama dengan anak nasihati anak dengan keras tiba-tiba langsung, itu gak ada manfaatnya tapi cobalah dipuji anak itu dengan kebaikan yang dia kerjakan kemudian nasihati dengan kebaikan suami juga demikian ketika suami sulit dibangunkan katanya akan kotor, terus nasihati bu dengan baik saya akan semakin cinta sama Bapak Kalau Bapak itu sholat Kalau dikatakan Loh Berarti sekarang gak cinta Saya cinta Pak Tapi akan semakin cinta Kalau Bapak sholat Ya sudah saya cinta sama Imam Masjid Biarkun Imam Masjid itu sholat di sana Pak Tapi aku tidak mencintai dia Sebagaimana cintaku kepada Bapak Itu Sekali-kali gombalnya itu dikeluarkan bu. Dengan kata-kata yang sopan bu Dalam menasihati InsyaAllah manfaatnya lebih besar Nah, Ustadz bolehkah berdoa Orang yang mendolimi kepada Allah Supaya Mendoakan ya Mendoakan orang yang mendolimi Supaya balasan Atau mendapat balasan Apakah obat supaya hati tidak sakit Mengingat perbuatannya Boleh saja Tapi lebih utama adalah Mendoakan dia untuk mendapatkan apa? Hidayah Toh kalau dia diadab Apa untungnya? Tapi kalau kita mendoakan dia dapat hidayah, dia dapat hidayah, kita dapat pahala ibu-ibu. Ya? Terus untuk mengingat sakit hati, kita katakan itu adalah ujian dari Allah yang akan menghapus sebagian dosa saya. Ustaz, mohon nasihat Ustaz agar kita tidak sibuk yang terlain dengan yang makruh. Nah, ya, sesuatu yang makruh, yang mubah kalau berlebihan saja tidak baik ibu-ibu apalagi yang makruh sesuatu yang secara syariat melalaikan ya melalaikan ini tidak tidak baik maka tinggalkan sesuatu yang yang makruh ya seperti kita katakan tadi min husni islamil mar'i tarku ma la yani kebaikan salah satu tanda kebaikan seorang muslim adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat nah Bolehkah kita memberitahu teman tangga perihal teman kita Atau tetangga yang tabiatnya tidak baik Karena khawatir terpengaruh Ini hibah atau bukan Kalau memberitahukan sesuatu Atau memberitahukan tentang keadaan seseorang Kepada orang lain dalam rangka Supaya orang lain berhati-hati Itu boleh Dan tidak termasuk hibah Contoh misalnya kita punya teman atau tetangga Kalau urusan uang gak pernah beres Kalau hutang Pasti Gak membayar Maka Kita boleh mengingatkan teman kita yang lain Supaya tidak jadi korban Ya Hati-hati Kalau berurusan uang dengan dia Tapi cuma urusan uang saja Yang lain jangan disinggung Kalau memang tidak diperlukan Hati-hati kalau berurusan uang dengan dia Karena sudah terlalu banyak kasus yang terjadi ya. Jangan sampai kalian datang minta hutang kepada anda Kemudian anda memberikan Biasanya dia gak ngembalikan Oh iya tuh, Iya Sudah stop sampai di disitu Gak usah dikatakan Ya memang dia dulu dasarnya dari keluarga yang broken Bapaknya saya kenal bahwa dulu ketika sebelum ini Bapaknya juga dulu itu anu seorang preman Ibunya itu kalau gak salah Dulu memang karyawan di sebuah perusahaan Tapi korupsi Ini Gak perlu yang seperti ini sudah. Nah, Allah ta'ala Bagaimana membersihkan mata pendengaran Yang dulunya sering nonton TV Fashion, pengen baju yang cantik Tas yang modelnya gini Tidak ketinggalan zaman Bersihkan dengan Ketaatan kepada Allah subhanahu SWT Kalau dulu mata kita untuk bermaksiat Gunakan mata kita untuk taat Syukur-syukur kita berdoa kepada Allah Kita meninggal ketika menggunakan mata untuk Taat kepada Allah Kalau dulu telinga ini kita dengarkan Musik-musik dan lagu-lagu yang haram Maka sekarang kita mendengarkan Al lantunan Al-Quran Dan juga kajian-kajian yang Bermanfaat Kalau pengin baju yang cantik Tas yang modelnya ada masalah sebetulnya Ya Asalkan tidak terlalu berlebihan Mosok tas sergane Sepuluh yuto mengharap dicangking Paham bahasa saya Wong cuma Untuk dicangking Gini aja harganya Sepuluh juta Sampai satu M sandal cuma untuk diinjek-injek saja harganya 100 juta. Lah buat apa gitu loh. Mendingan harga sandal jepit hilang enggak kepikiran. Hilang itu enggak kepikiran. Kalau barangnya mahal kita senang hilang itu kepikiran terus kita itu. Salatnya juga enggak khusyuk naruh sandalnya disembunyikan, disembunyikan, masyaallah nyimpannya sulit akhirnya dimasukkan saku itu saja Nah, <SILENCIO> alhamdulillah. Jadi, berlakulah sederhana Ibu-ibu. Pakaiannya saatnya cukupnya saja. Ya, yang sekiranya bisa menutup aurat dengan dengan baik. Tas yang bisa untuk nyimpan barang sudah. Nah. Baik, Assalamualaikum bagaimana mana cara menjawab? Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi tetangga atau masyarakat yang menganggap saya ahlu sunnah ini aneh, katanya saya ajaran sesat. Sampai Ustad di lingkungan saya pun menilai kami sesat. Mohon bimbingan Pak Ustad agar saya dan keluarga bisa istiqomah dalam sunnah dan al-qur'an. Anak tidak mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat lingkungan namun, hadapun kegiatan lain mengikuti. Bagus. Apabila seorang sudah mengenal sunnah, maka konsekuensinya adalah melaksanakan sunnah tersebut. Tapi laksanakanlah dengan hikmah. Dan apabila dia mengetahui ada kemaksiatan di sebuah lingkungan, tinggalkan kemaksiatan tersebut, tapi dengan hikmah. Artinya apa? Terkadang seorang tidak mengikuti acara-acara tertentu yang tidak dibolehkan agama. Tapi dia bisa mengganti dengan acara-acara yang lain. Kalau ada orang yang meninggal, dia orang yang pertama kali untuk menolongnya, ada orang yang punya hajat, dia berikan bantuannya ya. ada orang yang sakit, dia orang yang menengoknya demikian jadi kekurangan di satu hal akan ditutupi dengan banyak hal yang lainnya begitu dan hendaklah bersabar apabila kita dikatakan sebagai aliran apa? sesat atau sebagian ibu dikatakan aliran sesat banyak dulu kita pertama ngaji dikatakan Uh, agamanya beda Biasa itu Agamanya beda ya. Sekarang mungkin dituduh lagi Aliran-aliran apa Demikian ya. Ada yang mengatakan kita ini isis ya. Karena sama jenggotnya Sama kerudungnya Sama celananya Padahal tidak sesuatu yang sama adalah sa Sama Nah Teman saya dulu pernah Brewok begini Kemudian dulu rame ramainya pemboman. Dia nyebutkan satu kata. Orang-orang eh, lewat di ya apa? Lewat di pasar, orang-orang itu lagi bisik-bisik nyebutkan. Itu ternak, temannya fulan, temannya fulan ya, temannya fulan. Langsung dia balik, "Mana badannya gedek gitu? Ada apa, Pak? Oh, undang Mas, ndak Mas?" "Enggak, tadi saya dengar apa gitu. Unda Mas bener enggak? Enggak apa-apa, bilang aja, ada apa." "Ndak Mas, tadi saya bilang dengan itu temannya fulan yang suka ngebom-ngebom itu." Ya. <tuh> Uh, karena masnya jenggotan loh mas, tidak setiap yang jenggotan itu seperti itu. Oh iya toh lah iya. Kalau sekarang saya katakan, anda oh. itu temannya koruptor, temannya pencuri loh, loh. yang nggak bisa lah. Kenapa? Lah anda nggak jenggotan? Yang mencuri juga nggak jenggotan kan juga nggak mau toh? Oh iya nggak mau ya sudah, biarkan saya jenggotan. Saya bukan orang-orang yang teroris, suka ngebom Sebagaimana anda tidak jenggotan juga bukan temannya pencuri. Demikian. Jadi, e, balaslah kebaikan mereka dengan kebaikan Eh, balaslah keburukan mereka dengan kebaikan Kata Allah subhanahu wa ta'ala idfa Idhfa'billati ya ahsan Fa'idha'alladhi bainaka wa bainahu adawatu Ka'annahu wa liyul hamim Balaslah keburukan dengan kebaikan Sehingga orang-orang yang tadinya di antara kamu Dan dia ada permusuhan Seakan-akan menjadi teman yang akrab kalau dia sering mengejek kita, kita senyum. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Kalau istri marah, suami apa yang dilakukan? Sebagian suami ikut marah. Ini nggak akan menyelesaikan. Begitu istri marah, diam kamu. Saya juga bisa marah. Ini nggak akan selesai. Tapi kalau suami mendengar istri marah, diem. Nanti. Insya Allah akan selesai masalah. Apalagi kalau dipuji, udah tau deh. Jangan marah-marah gitu, semakin marah malah semakin. Kira-kira besok marah lagi enggak bu? Marah lagi kalau gitu bu? Loh deh, kok malah lagi nggak bu? Saya ingin kamu katakan cantik mas, makanya saya marah. Ini salah langkahnya ini berarti. Dia akan diam. Sebagaimana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah marah. Tapi beliau tidak marah. Ya. Pernah datang Rasulullah SAW. Aisyah mendatangkan Abu Bakar dalam masalah yang menimpa keluarga beliau. Untuk menyelesaikan rumah, permasalahan rumah tangga beliau yang tidak bisa diselesaikan oleh Rasulullah SAW dan Aisyah. Minta ada penengah. Akhirnya Abu Bakar dijadikan penengah. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau katakan kepada Aisyah yang mau menyampaikan saya atau kamu. Nek basa Siapa yang mau? Saya yang ngendiko matur pada Abu Bakar, apa adik? Siapa yang mau menyampaikan? Apa kata Aisyah? Takallam. Kamu yang bicara. Wa la taqulu Tapi Jangan sampai bohong. Itu Aisyah. Tapi Rasulullah SAW alaihi diam. Yang marah siapa? Abu Bakar. Mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan takkan, walaupun dia melihat, bicara kamu tapi jangan bohong. Kamu Bakar langsung mengatakan, kemudian apa? Setelah itu baru Abu, Rasulullah Sallam segera menghadang, menarik Aisyah ke balik punggung beliau dan Aisyah sembunyi di balik punggung, punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita mungkin, kalau kita, ya. Ningir kamu sana, <tuk> tarik tangannya, mana selesaikan sendiri, ya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahe Abubakar, bukan untuk seperti ini kamu saya panggil. Saya ingin kamu menyelesaikan masalah kami, bukan masalah seperti ini. Akhirnya Abu Bakar pergi dengan penuh kemarahan kepada anak putrinya. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan Aisyah tidak marah dia. Kalau kita mungkin merasain kamu, sekali lagi kamu ngulang, ya, hancur dua jam, hancur dua jam. Itu kalau kita mungkin. Kalau Rasulullah seseorang, dia katakan, Ya Isyah, lihat-lihat tuh kan. Kamu baru saja tak selamatkan dari orang itu loh. Setelah itu sudah cair suasana. Maka, apabila kita memiliki tetangga yang menyakiti kita, ya orang yang menyakiti kita, jangan dibawa dengan apa jangan dimasukkan terlalu dalam tanggapi perbuatan yang buruk dari tetangga kita teman kita dengan kebaikan niscaya insya Allah dia akan kembali kepada tabiatnya semula yaitu baik insya Allahu Taala mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dan siang hari ini mudah mudahan yang sedikit ini bermanfaat kita mudah mudahan dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam asbabul maasi sebab-sebab kemaksiatan, yaitu apa? Sebab kemaksiatan tadi menyibukkan diri dengan perkara yang tidak bermanfaat dan mudah-mudahan juga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tidak terjerumus ke dalam abu wabul maasi, yaitu pintu-pintu kemaksiatan. Allah Taala alamu bissawab. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.